Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahabihi Wa mantabiyahum bi ihsanim ila yaumitin amma ba'd Mari kita berdoa dan mohon kepada Rabbuna rupus samawati wal aub Agar menganugerahkan kepada kita pemahaman yang benar Memudahkan kita Untuk bisa memahami Tauhi dengan baik Dan memudahkan kita untuk bisa Mengamalkannya serta mendakwakannya Dan bersabar di atas jalan ilmu Menuntut ilmu syar'i Mengamalkannya dan Mendakwakannya Allahumma amin Juga demikian mari kita Selama melakukan Ibadah menuntut ilmu syar'i Ini benar-benar Terus memonitor niat-niat kita dan cara kita menuntut ilmu syar'i agar sesuai dengan ikhlas, sesuai dengan prinsip ikhlas dan al almutabah li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hakikat amal itu bukan pada banyaknya, tetapi kepada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat amal saleh. Kemudian kita masuk dalam penjelasan bab dalil yaitu bab yang keempat Al-Khawfu minasyirqa al-Mu'allif rahimahallahu ta'ala Berkata penulis rahimahallahu ta'ala Al-Khawfu minasyirqi Bab tentang penjelasan Wajibnya takut terserumus ke dalam kesyirikan Akhwadu billah rahimani wa rahimakumullah wa ikhwanifuddin a'zani allahu wa iya'kum Satu kata kunci yang perlu kita fahami Jadi kalau kita mempelajari kitab ulama itu Mulai dari judul perlu kita perhatikan Apa maksud judul itu dan apa terminologi atau kata kunci yang perlu kita kuasai maksudnya di dalam judul tersebut Nah di dalam bab ini eh penulis menyatakan Allah khawf munashir penjelasan tentang wajibnya takut terhadap kesyirikan maka yang perlu kita pahami adalah apa itu syirik marian sudah disebutkan Syirik definisinya adalah musawatu ghairillahi billah fi ma'huwa min khasa isyallah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang jadi kekhususan Allah. Yaitu kekhususan-kekhususan Allah yang dimaksud adalah rububiyahnya, uluhiyahnya dan nama serta sifatnya. Menyamakan selain Allah dengan Allah Di dalam ruwiyahnya Menyamakan selain Allah dengan Allah Dalam uluhiyahnya dan dalam nama-nama Serta sifat-sifatnya Itulah definisi Syirik Akbar Jadi Definisi syirik yang seperti itu Maksudnya adalah syirik Akbar Definisi syirik Akbar Menyamakan selain Allah Dengan Allah dalam perkara yang menjadi Huslan Allah Adapun definisi syirik kecil definisi syirik kecil yaitu fakallu manaha anhu syarr mimma huwa dariah ila syirkil akbar wa wasilah lilwuqu' fihi wa jaa'a fil nusus tasmiyatuhu syirkan segala yang dilarang dalam syariat sedangkan dalam nas disebut dengan nama syirik jadi definisi syirik kecil adalah segala yang dilarang dalam syariat sedangkan dalam dalil disebut dengan nama syirik dan menjadi sarana mengantarkan kepada kesyirikan akbar dan menjadi sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan akbar Maka kalau kita perhatikan ada perbedaan yang mencolok antara syirik besar dan syirik kecil dari definisinya. Kalau syirik besar musawah ada penyamaan persis antara selain Allah dengan Allah dalam perkara yang tidak boleh Allah disamakan dengannya dalam perkara yang seperti itu, yaitu rububiyahnya, uluhiyahnya dan nama serta sifatnya, nama yang husna dan sifatnya yang ulya. Adapun syirik kecil ini enggak sampai syirik abar hanya saja menghantarkan dan di dalam dalil dilarang serta di fornis itu apa? syirik. Disebut sesuatu perbuatan tersebut atau ucapan tersebut sebagai sebuah kesyirikan di dalam dalil disebut seperti itu. Berarti dalam syirik kecil tidak ada unsur penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi khususan Allah. Itu perbedaan yang mencolok dari definisinya. Contoh misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. Ini dikatakan syirik kecil. Kenapa? Karena dalam dalil dilarang sekaligus disebutkan nama, eh, disebut sebagai perbuatan yang syirik. Contoh lagi ria yang sedikit dalam beribadah. Artinya riya yang sesekali dilakukan oleh seorang muslim dalam beribadah. Riya yang sedikit ini dikatakan syirik kecil. Mengapa? Karena ada dalam dalil ter terkait dengan larangannya dan disebutkan dengan nama syirik gitu. Kok ada dalam dalil sesuatu yang dilarang dan satu yang dilarang itu disebut dengan nama syirik atau dengan sebutan syirik, maka sedangkan di dalamnya tidak ada unsur penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang menjadi khususannya namun dia menghantarkan kepada penyamaan tersebut artinya menghantarkan kepada syirik akbar maka inilah syirik kecil adapun syirik akbar maka luas cakupannya dalam ar dalam Syirik Akbar dalam rubuhiyah Dalam uh, uluhiyah Dalam nama dan sifat Allah Masing-masing pun Masih terbagi yang zahir maupun yang batin Syirik dalam rubuhiyah Ada yang zahir ada yang batin Syirik dalam masalah uluhiyah Ada yang zahir dan ada yang batin Syirik uh, dari dalam Masalah uh, Nama dan sifat Allah Ada yang zahir uh, Ada yang batin saya beri contoh saja misalnya kalau syirik dalam masalah ar-rububiyyah yang terkait dengan keyakinan yang terkait dengan batin yaitu meyakini bahwasanya di sana ada pencipta selain Allah ada yang mampu menghidupkan dan mematikan makhluk selain Allah ada yang mampu beri rezeki hmm, sebagaimana Allah beri rezeki kepada makhluk menentukan fulan kaya menentukan fulan miskinnya ini ada yang, yang mampu seperti itu selain Allah, maka berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara Ar-Rububiyyah, terkait dengan keyakinan, walaupun dia tidak mengucapkan keyakinannya tadi dan tidak melakukan tuntutannya <kuh> sebatas dia sembunyikan dalam hatinya. Kemudian berikutnya contoh syirik dalam masalah Ar-Rububiyyah, dalam masalah amaran, contohnya misalnya memakai jimat yang syirik, itu dari satu sisi dia Ar rububiyah mengapa karena <tuh> ada yaitu e, perbuatan zahir yang didasari keyakinan yang syirik di dalam masalah apa e, rububiyah Kemudian juga demikian syirik dalam masalah rupiah yang lainnya adalah seperti hmm, eh, sebentar makai cimat yang syirik itu tinjauannya dari sisi tertentu dia syirik dalam rupiah dan dari sisi yang lain dia syirik dalam masalah al uluhiyah. Jadi biasa yang seperti itu dalam sebuah kasus kesyirikan dia eh, seseorang pelakunya ini melakukan tidak hanya satu pelanggaran tidak hanya satu sisi kesyirikan ditinjau dari sisi ininya maka dia syirik ini ditinjau dari sisi itunya maka dia syirik itu dan seterusnya biasa yang seperti itu juga demikian syirik dalam masalah rupiah yang terkait dengan ucapan misalnya seseorang menyatakan "Wahdatul wujud Allah menyatu dengan hambanya hmm. ini kesyirikan dalam ar-rubbiyah yang seperti ini atau mengucapkan pernyataan bahwasanya tidak ada sang pencipta, nah ini syirik dalam masalah apa? Syirik dalam masalah ar-rububiyyah. Syirik dalam masalah ar-rububiyyah. <tuh> Kemudian ada pun syirik dalam masalah uluhiyah. Misalnya masalah keyakinan sebagaimana seorang meyakini e, di sana ada makhluk yang wajib ditaati dalam segala hal termasuk dalam menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu sebagaimana mentaati Allah Subhanahu wa di apapun yang dikatakan ditaati, meskipun menghalalkan yang diharok yang diharumkan oleh Allah dan mengharumkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wataala ini syirik besar di dalam apa ar al uluhiyah terkait dengan keyakinan. Adapun terkait dengan perbuatan, misalnya menyembah patung. Adapun terkait dengan uh, ucapan, uh, misalnya berdoa kepada mayit dan seterusnya. Nah, syirik dalam masalah nama dan sifat Allah juga demikian dalam masalah keyakinan, ya meyakini ada yang mengetahui perkara yang ghaib sebagaimana Allah mengetahui perkara yang ghaib dan juga demikian di dalam masalah perbuatan seperti mengagungkan makhluk, menghormat, mem memuliakan dan mengagungkan makhluk sebagaimana mengagungkan Allah Subhanahu Wataala dan juga demikian dalam masalah ucapan syirik dalam masalah nama dan sifat Allah terkait dengan ucapan, misalnya. Dia menamai Selain Allah Dengan nama Allah Yang itu menjadi khususan Allah Tidak boleh makhluk bernama dengannya Dan diyakini Makhluk yang diberi nama tersebut Dengan nama Allah Makhluk yang diberi nama dengan nama Allah Nama khusus Allah tersebut Memiliki uh, Sifat sebagaimana Allah bersifat dengan sifat yang ulya yang terkandung dalam nama khusus tersebut dan perlu diperhatikan bahwasanya diantara nama Allah yang tidak boleh makhluk bernama dengannya adalah Ar-Rahman Ar-Rahman ini nama khusus Allah kalau Rahim <tuh> seseorang masih boleh bernama dengan Rahim tetapi kalau uh, Ar-Rahman adalah nama khusus Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sebagian eh, di masyarakat kita, saudara kita ada yang namanya Rahman. Hmm, maka ini diganti saja. Baik. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil, Ahmadin wa khafati billahi rahimani wa rahimakumullah. Ditinjau dari sisi eh, status dan akibatnya, syirik besar itu statusnya adalah sebuah dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau tidak bertaubat. Adapun syirik kecil ulama berselisih pendapat. Pendapat yang terkuat jumhur ulama menyatakan mayoritas ulama menyatakan pelaku syirik kecil itu tergantung kehendak Allah. Jika Allah menghendaki mengampuninya walaupun dia meng Walaupun dia belum, yaitu eh, jika Allah menghendaki mengampuni pelaku syirik kecil yang mati, yang meninggal belum bertol tidak bertaubat, maka terserah Allah. Kalau Allah memang berkehendak untuk mengampuninya. Sebagai ulama yang lain berpendapat pelakunya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ria itu kan syirik kecil sumpah dengan nama selain Allah syir kecil, itu <tuh> tidak diampuni oleh Allah sebagian ulama berpendapat demikian kalau dia tidak bertaubat meninggal dalam keadaan tidak bertaubat lalu bagaimana ya nanti ada <tuh> prosesi <tuh> yang lain di akhirat baik, yang berikutnya adalah perbedaan syirik besar dan syirik kecil adalah kalau syirik besar menggugurkan amal seluruh amal sholeh yang pernah dilakukan oleh orang yang melakukannya. Kalau syirik kecil hanya menggugurkan amal yang menyertainya saja. Syirik kecil hanya menggugurkan menggugurkan amal yang menyertainya saja. Adapun <tuh> syirik besar ini perbedaan yang berikutnya adalah mengeluarkan pelakunya dari Islam syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Juga demikian, di antara perbedaan syirik besar dan syirik kecil adalah syirik besar pelakunya kalau mati membawa dosa syirik besar itu dia kekal selamanya di neraka, kalau syirik kecil kalau harus masuk ke dalam neraka maka tidak kekal. Kemudian yang eh, di antara perbedaan yang lainnya juga bahwasanya syirik besar ini adalah dosa besar yang paling besar tidak ada dosa yang lebih besar lagi dari syirik besar dan yang sejenisnya apa yang sejenisnya kufur Akbar dan nifak Akbar kekafiran yang besar dan kemunafikan yang besar Syirik Besar, Kufur Akbar, Nifak Akbar itu semuanya kelompok dosa yang paling terbesar, yang tidak ada dosa lagi di atas itu, keparahannya, kebesarannya dan status ketiga dosa tadi mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wali Alhamdulillah. Baik, uh, bab yang keempat ini Hubungannya, kita beralih kepada hubungan setelah menjelaskan judul dan kata kunci syirik di dalam judul. Kita menjelaskan tentang hubungan, kita belajar tentang hubungan bab yang keempat ini dengan tiga bab yang sebelumnya. Pada tiga, tiga bab yang sebelumnya, pembaca kitab utawahid ini sangat eh, diharapkan sangat antusias dan eh, sangat berharap untuk bisa menjadi ahlu tawheed meraih keutamaan, tawheed bagi pelakunya apalagi keutamaan yang terbesar yaitu apa, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu hasil orang kalau membaca dengan baik dan benar-benar mencari kebenaran pada tiga bab yang pertama. Adapun pada bab yang keempat ini, ketika rasa harap membaca pada tiga bab yang sebelumnya ini memuncak Maka perlu direm dengan Pasangan dari harap adalah takut Yaitu Wajibnya takut terhadap syirik. Dalam tiga bab yang pertama Seseorang terdorong untuk mengharap rahmat Allah Dan pada bab yang keempat ini Seseorang terdorong untuk takut Jangan-jangan dia tidak istiqomah, jangan-jangan dia tidak uh, bisa mempertahankan kesahan keislamannya sehingga melakukan syirik akbar, jangan-jangan dia terjatuh dalam syirik kecil dan seterusnya sehingga dia tidak merasa aman dari makar Allah, tidak merasa aman terjatuh ke dalam kesyirikan, tidak hanya berharap-berharap dan berharap, tapi dia imbangi dengan takut, takut, takut sehingga dia apa? sehingga seimbang ya, sehingga seimbang. Kalau harap saja, maka dia nanti akan Seseorang kalau berharap terhadap luasnya rahmat Allah saja tidak, tidak takut akan azab Allah Maka seseorang di dalam menjalankan agama Islam ini akan bisa bermalas-malasan melakukan ketaatan dan bermudah-mudahan melakukan kemaksiatan Bermudah-mudahan meninggalkan kewajiban karena bergantung kepada luasnya rahmat Allah bergantung harapannya terhadap luasnya yaitu bergantung harapannya mengharap luasnya rahmat Allah tanpa takut dirinya terhadap adab Allah nah kemudian faidah yang kedua atau hubungan yang kedua dengan bab yang sebelumnya yaitu bab yang ketiga bahwa bab ini, bab yang keempat ini bab tentang wajibnya takut terhadap kesyirikan itu sebagai penjelas bahwa bab yang ketiga yaitu bab tentang tahkikut masuk pelakunya masuk surga tanpa hisab tanpa adab itu dijelaskan dengan bab yang keempat bab takut terhadap wajibnya takut terhadap kesyirikan ini seolah-olah penulis hendak menjelaskan bahwa Digandingkan dua bab ini dalam rangka untuk beramrangka penulis untuk menjelaskan bahawa tipe pentakik taohid itu pastilah tipe orang yang takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Makanya digandingkan dua bab ini. Setelah bab tentang taqiqut taohid, bab langsung al khaf masyirik. Karena dua perkara ini adalah diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Gak ada ceritanya dalam Islam, orang yang telah sukses mencapai Tauhid dengan sempurna kok gak ada rasa takut terhadap kesyirikan. Gak ada ceritanya dalam dalam sejarah Islam ini, orang yang Tauhidnya bagus kok merasa aman dan merasa terjamin dirinya terjatuh dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Nggak ada ceritanya di dalam ajaran syariat, di dalam ajaran Islam ini kok orang yang hebat ilmu tentang Tauhidnya dan hebat tentang amalannya kemudian dia sudah merasa aman dari riak, pamer dalam beribadah, aman dari memakai jimat yang kategori syirik aman dari apa namanya melakukan syirik besar, aman dari terjatuh dalam menyembah patung, itu enggak ada. Yang ada adalah semakin sempurna tauhid seorang maka dia semakin takut terjerumus ke dalam kesyirikan sesuai dengan uh, syariat yaitu tidak ifrat takut yang berlebihan dan tidak tafrid yaitu menelantarkan rasa takut ter terjerumus ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu coba perhatikan dalam uh, bab tentang tahqiqut tauhid kemarin ada satu dalil dan juga demikian dalam bab tentang khauf minasyrik ada satu dalil yang sama-sama menjelaskan tentang yang sama-sama disebutkan dalamnya penjelasan tentang diri Nabi Ibrahim alaihissalam dalam bab tentang tahkikul tawhid dibawakan oleh penulis ayat tentang sosok profil orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam nah pada bab tentang takut terjerumus ke dalam kesyirikan, ini juga salah satu dalilnya dibawakan oleh penulis tentang doa Nabi Ibrahim AS, ini menunjukkan bahwasanya seolah-olah penulis memberi pesan kepada pembaca, kalau orang itu sukses dengan meraih tingkatan Tauhid tertinggi yaitu kelas tahkikut Tauhid Yaitu berhasil merealisasikan tawih dengan sempurna Maka seperti ini loh cirinya Dia takut terhadap kesyirikan Sampai-sampai berdoa kepada Allah Agar dijauhkan dari syirik besar yang jelas Bukan syirik kecil yang samar Syirik besar yang jelas Itu saja Nabi Ibrahim AS Sangat takut terjatuh terjatuh ke dalamnya. Padahal dalam bab yang sebelumnya disebutkan beliau sosok orang yang memiliki kriteria apa? yaitu orang-orang yang pentahqiq tauhid, masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Dari situ disimpulkan orang itu semakin ngaji tauhid, semakin khawatir dirinya apa? terjatuh ke dalam kesyirikan. Semakin tahu akan bahayanya syirik Semakin tahu bahwasannya dirinya sebetulnya tidak bisa terhindar Kecuali jika dijaga oleh Allah dan semakin dia merasa eh, khawatir dirinya tidak aman Tentu eh, tidak eh, boleh takut yang berlebihan Artinya semakin sempurna rasa takutnya Terjerumus ke dalam kesyirikan Dengan sempurnanya Pengetahuannya terhadap Tauhid, amalannya terhadap Tauhid Amalannya Mengamalkan Tauhid maksudnya Karena kalau takut itu berlebihan Nanti akan putus asa dari Rahmat Allah <tuh> Baik. <tuh> Setelah kita Menjelaskan, belajar judul, belajar korelasi bab ini dengan bab yang sebelumnya. Eh, kita kita kemudian eh, ada yang terlewat dari penjelasan judul tadi, yaitu kata al-khawf, kata takut. Al-khawf, takut yang maksudnya di sini adalah takut terhadap kesyirikan, itu ada tanda-tandanya. Apa tanda-tanda orang itu takut terhadap kesyirikan? Satu mempelajari syirik dan macam-macamnya secara detail dan mempelajari tawhid dan macam-macamnya secara detail, bukan hanya global. Pengen tahunya terhadap kesyirikan itu besar pengen tahu semua sisi-sisinya dari kesyirikan dan dari tawahid, itu ciri khas orang yang takut kalau misalnya ditakdirkan dalam sebuah komunitas masyarakat ada wabah penyakit yang ganas sekali, bahaya sekali hari pertama menyerang kampung itu lima yang meninggal dunia Hari kedua, sepuluh yang meninggal dunia. Hari ketiga, lima belas yang meninggal dunia. Berarti bahaya sekali. Hmm. Coba, yang masih hidup di kampung itu, kalau memang benar-benar dia takut, kira-kira cari info enggak? Dengan detail. Atau, ah cuman sekedar pengen asal saya tahu aja udah cukup lah pokoknya ada wabah, yang e, korbannya sampai sekarang sudah 25 orang. Sudah selesai. Dia enggak peduli dengan cara penyebarannya, enggak peduli dengan apa namanya? jenis penyakitnya itu apa, kalau terkena bagaimana berobatnya, dia enggak peduli dengan rincian-rincian itu. Dia hanya es pokoknya ada penyakit ganas, selesai sudah. Padahal misalnya wabahnya orang bersin saja sudah bisa menular dan langsung mati yang ketular misalnya, padahal sampai seganas itu misalnya, oh saya nggak ngurus itu dah, mau bersin mau apa, pokoknya saya tahu secara global saja sudah cukup bagi saya, saya takut, takut terhadap ular, gimana takut kemudian nggak tanya secara detail ini, sulit diterima di logika, seseorang takut terhadap ular, hmm. Padahal ular itu ada di sebelah kakinya. Kemudian ada yang teriak, "Ada ular di dekat kakimu." Kamu takut enggak dengan ular takut? Tapi enggak tanya di mana ularnya, di sebelah mana, sudah mau menggigit saya apa enggak, berbisa apa enggak. Enggak takut. Dia oh, mencukupkan pokoknya saya sudah diberitahu bahwasanya apa? Ada bahaya ular di dekat kaki saya. Dia nyantai-nyantai. Ini kira-kira kita percaya enggak dia takut? terhadap ular, kamu takut nggak takut, takut itu biasanya akan di mana di mana di mana seperti itu dia akan mencari info mencari info dan biasanya info yang dicari adalah detail. Nah sekarang kita sebagai alut tauhid seorang muslim menyatakan takut terhadap kesyirikan Sudahkah ada buktinya? berupa detail syirik itu bisa mengenai ucapan, mengenai perbuatan, mengenai hati, keyakinan. Syirik itu bisa dalam masalah al rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa al shifa ada dalam masalah nama Allah dan sifat Allah. Syirik itu bisa ada yang bisa itu ada yang besar, ada yang kecil, syirik itu ada yang samar, ada yang terang. Ada syirik, ada penghantar atau sarana-sarana menuju ke syirikan. Dalam syariat ada yang seperti ada hal-hal itu dia tidak ingin tahu. Dia cukup dengan dakwah tauhid yang global, mari menyembah Allah dan tidak boleh menyembah selain Allah. Sudah cukup bagi dia, namanya seorang muslim itu asal tahu la ilaha illallah, harus menyembah Allah dan tidak boleh menyembah selain Allah, sudah cukup sudah. Dia tidak peduli dengan menyembah itu apa toh definisinya? Menyembah itu bagaimana toh bentuknya? menyembah itu bisa dengan hati bagaimana tahu perinciannya menyembah itu bisa dengan anggota tahir bagaimana tahu perinciannya kapan sesuatu dikatakan sampai tingkatan e, ibadah kapan bukan dia enggak peduli dengan itu kesimpulannya orang kalau benar-benar takut terhadap kesyirikan ciri khas yang paling mencolok dua walaupun ada ciri khas yang lainnya dia mempelajari syirik dan macam-macamnya dengan detail Dan dia melajari tawahid dan macam-macamnya Dengan detail Agar dia terhindar dari kesyirikan Dan bukan hanya dia Bahkan kalau takut sekali Dia juga mengajarkan Hal itu kepada Orang-orang yang dia cintai Begitu Memperingatkan bahaya syirik Terhadap orang-orang yang dicintai coba kalau orang kena wabah penyakit besar tadi kira-kira pengen dirinya saja yang selamat atau bapak ibunya juga selamat atau adiknya keluarganya juga selamat seperti itu ada peduli enggak terhadap bapak ibunya hmm. share info enggak kira-kira kepada teman-temannya di grup Oh ciri khas penyakitnya begini-begini-begini ada kepedulian ada berbagi enggak berbagi info berbagi info itu namanya dakwah gitu kalau terkait dengan pembahasan kita ini jadi tidak diam saja komunitasnya terjerumus dalam kesyirikan dia tidak diam saja asal saya enggak syirik sudah enggak begitu takut yang sungguh-sungguh sempurna ini mendorong seorang untuk memperingatkan bahaya kesyirikan memperingatkan dirinya dan orang lain dari bahaya kesyirikan Baik, selesai penjelasan judul tentang kata al-khawf dan tentang kata al selesai tentang hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, kemudian sekarang kita masuk dalam penjelasan, kita mulai penjelasan dalil insyaAllah ta'ala. Allah ta'ala berfirman, jadi ada dalil sejumlah lima dalil. yang Pertama surat An-Nisa' ayat 48 dan 116. Yang kedua surat Ibrahim ayat 35. Yang ketiga yaitu hadis Mahmud ibn Lubaid radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dan disahihkan oleh Syalbani. Jadi e, mumpung saya ingat e, setiap ada dalil dari hadis antum catat derajatnya. Antum catat derajatnya. Sing, terkana terkadang sebagian e, matan tidak disebutkan derajatnya dan sebagian kitab syarah pun juga tidak disebutkan derajatnya maka daripada capek-capek cari-cari -capek, e, apa e, derajatnya sendiri maka saya infokan dari yang ketiga yaitu hadis Muhammad bin Lubaid radhiallahu anhu dibagikan oleh Imam Ahmad dan selainnya dan disahkkan oleh Salih al-Bani rahmatullahu taala dan yang keempat yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya kalau sudah dikatakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya atau di Imam siapa dalam kitab sahihnya berarti kita sudah taklid kepada imam besar dalam hadis tersebut dalam imam besar imam ee, besar hadis tersebut bahwa imam tersebut memang mengkhususkan menuliskan sebuah buku yang dikumpulkan di dalamnya hadis-hadis yang menurut ijtihad beliau hadis itu kategori sahih bukan dhaif. Sudah bagi kita bagi orang awam yang awam di dalam menilai derajat sebuah hadis itu sudah cukup bagi kita. Jadi kalau sudah dikatakan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, sudah kita taklid kepada beliau bahwasanya hadis ini sudah diteliti oleh Imam Al-Bukhari dan dinyatakan masuk kategori kelompok hadis yang sahih, maksudnya yaitu bukan dhaif. Juga demikian kalau diriwatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, sudah cukup bagi kita. Kecuali kalau diriwayatkan oleh Imam fulan tidak disebutkan dalam kitab sahihnya. Tapi eh, <tuh> kitab hadis begitu saja penulisnya tidak mengkhususkan diri untuk mengumpulkan yang sahih-sahih saja. Nah, kalau begitu perlu penjelasan ulama yang lain. Seperti tadi saya katakan, dalil yang ketiga tadi, hadis Mahmud bin Lubat radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, kita butuh keterangan Syalbani, disahihkan oleh Syalbani. Begitu. Baik, kemudian berikutnya hadis yang kelima, hadis Jabir radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim Jadi kalau memuslim ya biasanya di dalam sahihnya Baik <tuh> hadis eh, Ayat ayat yang pertama atau dalil yang pertama adalah firman Allah Ta'ala Inna allaha la yakfiru ayyushrakabihi wa yakfiru maduna dalika lima yasha Inna allaha sesungguhnya Allah la yakfiru Tidak mengampuni ayyushrakabihi dosa kesyirikan yaitu dosa menyekutukannya wa dan mengampuni ma duna dzalika dosa yang di bawah tingkatan kesyirikan kalau diterjemahkan dosa selain kesyirikan ini kurang mengena kalau ma duna dzalika diartikan dosa selain kesyirikan ini kurang mengena tapi diartikan dosa di bawah tingkatan kesyirikan lima yasha' bagi orang yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki lima yasha' bagi orang yang Allah kehendaki dari surat An-Nisa ayat 116 ini khuani wa akhutfillah rahimani wa rahimakumullah Dapat kita pahami bahwa syirik besar adalah termasuk dosa yang terbesar. Mengapa demikian? Karena perkataan ayyus syrokabih itu ulama berselisih pendapat. Apakah maksudnya syirik besar atau syirik kecil juga masuk di dalam Ayus Rokabiyah itu dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Tapi pendapat yang terkuat syirik besar ini eh, pendapat yang terkuat adalah pendapat jumhur ulama yang berpendapat, berpendapat bahwasanya eh, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Saya ulangi, yang berpendapat bahwasanya syirik kecil itu tergantung pada kehendak Allah Artinya bisa diampuni oleh Allah Ta'ala, bisa tidak Berarti pendapat yang terkuat menafsirkan Ayyush Hargabih dengan syirik besar Innallaha layakfiru Ayyush Hargabih Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik besar Begitu tafsirannya menurut pendapat yang terkuat Apakah maksud tidak mengampuni? Maksud tidak mengampuni jika tidak bertaubat, jika mati tidak bertaubat. Karena kalau bertobat dosa apapun sebagaimana dalam hadis at-taib man la Orang yang bertobat seperti orang yang tidak berdosa. Mengapa harus difahami seperti itu ayat ini? Karena memang ada ayat yang lain gitu. Ada ayat yang lain yang kalau digabungkan dengan ayat ini kesimpulannya tidak diampuni di sini maksudnya adalah kalau tidak kalau mati tidak bertobat. Kalau bertobat sudah selesai urusan. Kemudian petikan kalimat berikutnya wayaghfiru madu dzalika liman yasha dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan akbar berarti begitu tafsirannya. Mengapa kok diterjemahkan di bawah bukan selain? Karena kalau ditafsirkan selain bisa jadi muncul bisa jadi muncul pemahaman dosa yang setingkat syirik akbar tetap, tapi enggak syirik itu termasuk yang diampuni walaupun tidak bertobat khawatir punya ada yang punya maman seperti itu kalau ditafsirkan dengan kalau diterjemahkan dengan selain. Tetapi kalau diterjemahkan dengan di bawah tingkatan kesyirikan akbar maka berarti walaupun sebuah dosa itu tidak kategori syirik akbar tetapi dia setingkat keparahan dosanya yaitu kufur akbar dan nifak akbar maka ini dosa tiga dosa ini sama-sama apa mengeluarkan pelakunya dari islam sama-sama tidak diampuni oleh Allah kalau tidak bertawubat begitu jelas namanya uh, syirik akbar menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang menjadi urusan Allah. Adapun kufur segala perucapan dan perbuatan yang ya, terakhir maupun yang batin yang meng menghancurkan aslul iman pokok keimanan. Marin sudah dijelaskan tentang asal, kamal wajib dan kamal mustahab. Yang perbedaan dengan syirik namanya kekufuran ini kalau namanya kesyirikan itu ada unsur penyekutuan penyamaan itu ada unsur penyamaan kalau kekufuran itu menginjak musaf al Quran misalnya itu tidak dikatakan apa kesyirikan tetapi dia dikatakan kekufuran yang dosanya setingkat dengan kesyirikan akbar karena sama-sama mengeluarkan pelakunya dari Islam dia tidak dikatakan kesyirikan karena enggak ada unsur menyamakan selain Allah dengan Allah intinya kekufuran itu segala ucapan dan perbuatan yang menghancurkan aslul iman aslul tauhid adapun kemunafikan akbar yang menyembunyikan kekufuran akbar dan menampakkan keislaman, pura-pura Islam, padahal dirinya enggak beriman kepada Allah misalnya, atau dirinya ingin beragama non-Islam misalnya, dirinya niatnya beragama non-Islam cuman menampakkan dirinya Islam misalnya, karena ada tujuan-tujuan yang duniawi yang dia inginkan misalnya. Nah, tiga dosa itu nifak akbar, kufur akbar, syirik akbar. Ini apa? Mengeluarkan pelakunya dari Islam dan tidak diampuni kalau enggak bertaubat. Dari sini diambil kesimpulan <coughs> wajibnya seorang wajibnya seorang takut terhadap kesyirikan akbar. Menurut pendapat yang terkuat yang tidak diampuni karena tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ternyata pendapat yang benar menurut Allah adalah yang menyatakan syirik kecil pun tidak diampuni. Lebih lagi ayat ini menunjukkan wajibnya takut yang sangat terhadap kesyirikan karena jangankan yang besar, yang kecil pun juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Lalu bagaimana kalau tidak diampuni untuk syirik kecil? Ya kalau harus disiksa di neraka dia enggak apa? Enggak kekal. Tapi sebelum disiksa tentunya ada prosesi yang lainnya. Tapi yang jelas sudah tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wataala. Kalau mati masih bawa syirik kecil. Jadi ayat ini menunjukkan wajibnya takut terhadap syirik besar, terjurumus dalam syirik besar, menurut pendapat yang terkuat. Kalau menurut pendapat yang menyatakan syirik kecil juga tidak diampuni, malah lebih menunjukkan lagi ayat ini, yaitu wajibnya terjurumus dalam kesyirikan baik besar maupun kecil. Dalil yang kedua Al-Sharît Ibrahim ayat 35. Wâqâl al-Khalil wâli sallam wajanubni wabaniyan naghbud al-âsnam dan jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah patung. MasyaAllah, ini kecerdikan penulis memilih dalil ini setelah pada bab yang sebelumnya juga dipilih dalil tentang Nabi Ibrahim AS sosok orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab dan pada dalil pada bab ini bab al-khawf minasyirq dipilihkan dalil tentang diri Nabi Ibrahim AS yang takut tercurmus ke dalam kesyirikan Takut terjerumus ke dalam kesyirikan Coba Anda perhatikan bagaimana <tuh> Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah sosok apa orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Yang kedua sosok Imamul Hunafa, Imamul Ahli Tauhid setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sosok salah satu Ulul Azmi minar Rusul, salah satu Rasul Rasul Allah yang memiliki derajat atau predikat Ulul Azmi minar Rusul. Tak setiap Rasul Allah itu memiliki derajat Ulul Azmi minar Rusul, memiliki predikat Ulul Azmi, Ulul Azmi minar Rusul. Nah beliau salah satunya Bahkan beliau menurut pendapat yang terkuat Jika tidak salah ingat Ada perisian pendapat Beliau ini ranking kedua Dari ulul azmi minar rusul ranking Yang pertama tentunya Rasulullah SAW Berarti beliau Imam ahlu tauhid kedua Setelah Rasulullah SAW Dan dipuji oleh Allah Hunafa Dipuji oleh Allah Hanifa Pada ayat yang sebelumnya ada Pertemuan kemarin Imam Hunafa yaitu Imam Ahlu Tauhid sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ranking dua dari ulul azmi minar rusul pernah memecahkan patung dengan tangannya menghancurkan patung dengan tangannya kita pernah enggak pernah ini menghancurkan patungnya raja yang berkuasa ketika itu berani sekali dakwahnya demikian berani sekali beliau dakwah tauhid nah jadi kurang apa ilmu dan amalnya ini sudah sampai pada puncaknya ini setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilmu tentang tauhid dan amal tentang tauhid mengamalkan tauhid ini saja ternyata dalam doa ini tersirat rasa takut yang sangat terhadap sebuah bentuk kesyirikan yang ciri khasnya satu jali Kesyirikan yang jelas bukan samar bukan sulit-sulit uh, di, sulit, uh, dikenali kesirikan itu seperti Ria kan kadang pelakunya sih sulit mengenali ini pamer atau ikhlas samar ini kesirikan yang gamblang ceto welo-welo kesirikan yang sangat jelas bagaikan uh, sinar matahari di siang hari menyembah patung Yang kita mungkin Banyak dari antara kita yang gak pernah terfikir Berdoa Seperti doanya Nabi Ibrahim Muhammad SAW. Karena mungkin gak pernah terfikir Masa sih saya terjatuh Sampai menyembah patung ah Sorry lah gak level Mungkin seperti itu Masa saya yang sudah ngaji Tauhid seperti ini bisa terjerumus Menyembah patung Seperti itu Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Buru-buru berdoa. Terbetik saja rasa takut terhadap menyembah patung saja, mungkin enggak pernah terbetik karena kesyirikannya jelas gamblang. Kemudian berikutnya, lihat doanya Nabi Ibrahim di sini. Perhatikan di sini, wajjudni dan jauhkan aku. Jauhkan, bukan hindarkan. Jauhkan itu permintaan untuk dihindarkan plus, bukan hanya dihindarkan saja. Kalau menghindar saja tidak, kalau terhindar saja tidak melakukan. Tapi ini dijauhkan, bukan hanya tidak melakukan tapi dijauhkan. Orang itu tuntutannya dalam syariat Islam, kalau dilarang sesuatu itu, ya dilarang pula sarana-sarana yang mengantarkan kepada sesuatu. Berarti tuntutannya selain menghindari sesuatu yang terlarang, juga menghindari sarana. Apa saja larangan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah, kaidahnya begitu. Setiap yang dilarang oleh Allah, pastilah maksudnya sarananya ikut dilarang. Berarti kita berdoanya bukan hanya minta supaya dihindarkan dari larangan tersebut, tapi juga minta dijauhkan dari sarana, dari larangan tersebut dengan diindarkan dari sarana-sarananya diindarkan terjatuh ke dalam sarana-sarananya kemaksiatan itu ada jalannya ada waktunya, ada teman-temannya, ada tempat-tempat khususnya, sebagaimana ketaatan ada waktunya ada teman-temannya, ada ketaatan ada jalan-jalannya ada sarana-sarananya ada tempatnya ada grupnya Jadi jika Anda memang benar-benar cari hidayah Ya cari tempatnya Cari temannya Cari grupnya Cari jalan-jalannya Cari sarana-sarananya Jangan bilang saya belum dapat hidayah lah, Tapi temenannya temenan Teman kemaksiatan bagaimana Tempat yang dikunjungi tempat kemaksiatan Dia bilang dengan enaknya Saya belum dapat hidayah Usaha dong Karena ketaatan itu sebagaimana karena kemaksiatan itu karena ketaatan itu ada teman-temannya ada tempat-tempatnya ada saran sarannya ada waktu-waktunya sebagaimana kemaksiatan ada teman-temannya ada waktu-waktunya, ada tempat-tempatnya ada grup-grupnya dan seterusnya nah beliau ini Memohon kepada Allah agar dijauhkan. Permohonan dijauhkan dari sesuatu yang bahayakan itu menunjukkan rasa takut yang besar. Logika sederhananya begini. Anak kecil kalau takut terhadap air laut, dia baru seumur hidupnya baru kali itu diajak oleh bapaknya melihat laut. Mungkin baru umur dua tahun kah. Baru, baru kali itu dia melihat laut. Hmm, kalau memang dia itu begitu melihat gelombang yang tinggi dia lari menjauh itu men, kita langsung bisa menyimpulkan dia takut. Tetapi kalau dia mendekat kita simpulkan dia anak pemberani. Jadi kalau menjauh itu menunjukkan takut, sangat takut, semakin menjauh sangat takut. Nah ini Nabi Ibrahim Muhammad SAW doanya sangat takut sekali apa yang dikatut Nabi Ibrahim yaitu sebuah kesyirikan yang jelas yang banyak orang mungkin enggak terfikir untuk berdoa agar dijauhkan darinya berpikir aja enggak apalagi berdoa kemudian yang berikutnya yang menunjukkan rasa takut yang sangat pada diri Nabi Ibrahim alaihi salam padahal beliau adalah imam ahli tauhid ranking 2 sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa Bukan hanya mohon agar dirinya Dijauhkan Dari kesyirikan yang jelas tadi Tapi juga anak-anaknya dijauhkan Dari kesyirikan yang jelas tadi Orang itu kalau takut sekali Itu akan ngabari orang lain Biasanya demikian Menunjukkan takutnya sangat Kalau dia pandang bahaya itu kecil Gak usahlah Ngabari orang lain contoh misalnya Anda menemukan Paku Pines di jalan kemudian Anda ambil nah, besok lagi menemukan di jalan yang sama Paku Pines apakah dada Anda share bahaya hati-hati kemudian Anda tulisi besar-besar hati-hati saya telah menemukan Paku Pines di jalan ini dua kali itu bahaya-bahaya tetapi itu kan enggak besar gitu lain halnya jika anda menemukan sebuah lubang yang samar di jalan dan sudah kejadian orang di situ meninggal dunia terjerumus baru itu layak share nah, layak diperingatkan saudara-saudara yang dia cintai bapak ibunya hati-hati kalau lewat situ itu menunjukkan rasa takutnya yang besar menganggap bahaya itu bahaya besar menilai bahaya itu bahaya besar layak untuk ditakuti. Ini beliau memohon bu, bukan untuk dirinya saja juga untuk anak-anaknya. Ini menunjukkan apa? Wajibnya takut terhadap kesyirikan walaupun itu kesyirikan dan bahkan dikatakan dan paling wajib kita takut adalah terjerumus dalam kesyirikan apa? Akbar. Akbar. Yang ketiga hadis Mahmud Ibn Lubaid radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam dan selainnya disebutkan oleh Al-Albani Akhwafu ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar fas'ali 'anhu faqala arya Akhwafu sesuatu yang paling aku takuti ma akhafu alaikum dari apa yang aku takutkan kepada kalian asy-syirkul asghar adalah syirik kecil fasal anhu kemudian beliau ditanya tentangnya faqala kemudian beliau mengatakan ber, bersabda ar-riya yaitu ria ria yang sedikit ini syirik akbar adapun ria dalam seluruh ibadah ria yang banyak dalam seluruh ibadah ini riaknya ria-nya orang-orang munafikin yang menampakkan dirinya beragama Islam padahal menyembunyikan kekafiran enggak pengin masuk dalam agama Islam sehingga kalau diajak salat mereka ini apa sholat dalam keadaan bermalas-malasan, atau kalaupun harus terpaksa melakukan ibadah dia riak pamer dalam setiap ibadah yang dia lakukan misalnya ini riak yang sedikit sesekali itu syirik kecil. Apabila Nabi Muhammad SAW saja mengkhawatirkan para sahabatnya terjerumus ke dalam syirik kecil, padahal ini pelajar tauhid terbaik dari seluruh umat para sahabat ini ini saja dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh ke dalam kesyirikan riya padahal demikian kuatnya tauhid mereka maka lebih-lebih lagi orang yang lemah tauhidnya lemah imannya dengan demikian wajib takut terhadap syirik kecil kalau muncul perkataan pertanyaan loh sini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW alaihi syirik kecil. Bagaimana dengan syirik besar? Kalau syirik kecil saja ditakutkan oleh Rasulullah SAW menimpa sahabatnya, apalagi apa? syirik besar. Begitu cara berdalilnya. Yang jelas di sini menunjukkan wajibnya takut terhadap syirik kecil. Hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu <koh> diriwatkan oleh Al-Bukhari wan ibn radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal dan dari abu mas'ud radhiyallahu anhu bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man mat wa wayad min dunillahi innad dakhalannar riwayat al-bukhari barang siapa yang mati sedangkan dia dalam keadaan berdoa sedangkan dia berdoa kepada selain Allah kepada tandingan yang dia jadikan tandingan pada sesuatu yang dia jadikan tandingan selain Allah tidak khalifar maka dia masuk ke dalam neraka. Jelas sekali di sini barang siapa yang mati sedangkan dia berdoa kepada sesuatu yang dia jadikan tandingan selain sesuatu yang dia jadikan tandingan Allah min min dunia yaitu dari makhluk, maksudnya selain Allah Jadi mindu nilai ini selain Allah Dakhulan nar, maka masuk ke dalam Terancam masuk ke dalam neraka Masya Allah Ini hadis ini <tuh> Ancaman yang menakutkan Bahawa barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah Sembahan eh, berdoa kepada selain Allah Maka dia masuk ke dalam neraka Jadi <coughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengkabarkan kalau ada orang yang menjadikan tandingan menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah. Itu maksud yad'u min dunillahi niddan yaitu menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah dia berdoa kepadanya. Itu maksudnya yad'u min dunillahi niddan berdoa kepadanya, beristighothah kepadanya, beristianah kepadanya, yang kategori sampai menyembah, yaitu sampai ibadah, maka dahulanaar dia masuk ke dalam neraka. Kekal apa tidak? Jawabannya kalau dia mati, dan tidak bertaubat karena memang konteksnya di sini dia mati tidak bertaubat maka dia maksud dakhalan nar di sini dia kekal selamanya di neraka ini dalil tentang syirik akbar berdoa berdoa kepada selain Allah yang syirik akbar yang hukumnya syirik akbar maksudnya jadi nanti kita akan belajar lebih detail di bab-babnya, insya Allah bahwa namanya meminta, itu macam-macam hukumnya. Ada meminta yang sampai syirik akbar, yaitu contohnya ibadah isti'anah, ibadah istighotha, ibadah berdoa, yang semuanya tadi dipersembahkan atau ibadah isti'adah, yang semua itu dipersembahkan kepada selain Allah. Itu syirik akbar Syirik akbar Mau dinamakan dengan wisata religius Mau dinamakan dengan apa? Kunjungan ke makam para wali Mau dinamakan dengan nama-nama selainnya Yang jelas lihat hakikatnya Jangan terkecoh dengan penamaan Kalau hakikatnya sudah mengandung permintaan Yang jenis sampai menyembah maka harusnya dipersembahkan kepada Allah, ditujukan kepada Allah saja permintaan jenis ini. Istianah sampai menyembah, kemudian meminta istigothah yang, ibadah yang istigothah, ibadah istianah, ibadah istiadah. Kalau sudah sampai kategori ibadah, maka ini berarti kategori pelakunya menyembah kalau seperti itu dilihat tinggal tujuannya ke siapa, kalau tujuannya kepada Allah saja maka itu tawhid kalau tujuannya kepada selain Allah maka itu syirik nah permintaan-permintaan yang model seperti apakah istianah yang seperti apakah yang sampai menyembah insyaallah ada penjelasannya nanti di bab-babnya kapan sebuah permintaan dikatakan itu menyembah, kapan tidak itu insyaallah pada babnya nantinya karena anak minta SPP kepada bapaknya bukan menyembah itu dan lain sekali kalau kita sudah memahami patokannya nanti lain sekali sangat mudah sekali dibedakan orang meminta ke SPP SPP ke bapaknya kan enggak ada bentuk kekusuhan ketundukan kemudian pengagungan sebagaimana orang musyrikin mengagungkan sembahan-sembahan mereka enggak ada sebiasa saja Pak waktunya bayar SPP Pak waktunya KRS Pak waktunya uh, apa, Bukate Pak waktunya ini selesai sudah biasa aja enggak dadak kembang tujuh pasar enggak bergata enggak enggak dadak, dadak masuk ke areal pemakaman copot apa sandal hening padahal tadinya di base, wisata religius, pacaran cekikikan sama pacarnya. Begitu masuk area pemakaman wali enggak berani pacaran tuh. Kenapa kualat nanti. Nah ini ini lain sekali. Mau minta kepada wali itu ada adab-adabnya menurut mereka. Jalan harus pelan-pelan menghormati, mengagungkan, bersimpuh kalau sudah di dihadapannya. Lain sekali. Orang minta sesuatu yang biasa dengan yang menyembah itu lain sekali. Maka insyaallah nanti lebih detail kalau sudah sampai babnya. Nah, itu. Ya, ini hadis ini menunjukkan wajibnya takut terhadap kesyirikan. Yaitu kesyirikan dalam berdoa dan masuk ke dalam neraka. Dalam hadis itu maksudnya kekal selamanya di neraka, karena apa perbuatannya adalah yaitu berdoa kepada selain Allah dan dia mati belum bertaubat. <tuh> hadith yang terakhir, wali muslimin anjabirin radhiyallahu anhu ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal dan diwartakan lima muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man laqiya Allah wa huwa la yushriku jannah wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala annar barang siapa yang berjumpa kepada berjumpa dengan Allah sedangkan dia dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun maka dia masuk ke dalam surga dan barang siapa yang berjumpa kepada dengan Allah sedangkan dia menyekutukannya dengan, sesu, dengan, dengan sesuatu selainnya maka dia masuk ke dalam neraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengkabarkan orang kalau mati orang kalau meninggal dunia di atas tauhid maksudnya tauhidnya masih sah dia berhasil menjaga keislamannya Asal Tauhidnya itu masih ada. gitu. Kemarin sudah saya jelas tentang asal dan kamal Tauhid. Kamal wajib dan kamal mustahab. Asal Tauhidnya itu masih terjaga sampai dia meninggal dunia. Maka maksud hadis ini, dia pasti dapat surga. Pasti dapat surga. Walaupun seandainya dia mampir ke neraka dulu, tapi enggak kekal. Itu karena itu e, tentu pengaruh dari pertama taufik dari Allah saya ulangi, itu tentunya pengaruh dari taufik dari Allah yang apa demikian kasih sayangnya Allah men menjamin orang yang meninggal dalam keadaan tauhidnya sah dalam keadaan tauhidnya sah pasti hasil akhirnya nanti masuk ke dalam surga, tidak Kalaupun harus masuk neraka tidak kekal selamanya. Jadi misalnya dia meninggal dia masih muslim sah keislamannya, tapi dia suka menenggak minum-minuman keras, dia suka berzina semasa hidupnya, dia suka dan serusnya misalnya. Maka asalkan dia meninggal masih sah keislamannya, masih sah keislaman itu apa toh ini loh tiga tadi dihindari ataupun kalau pernah melakukan sudah tawabat syirik akbar kufur akbar nifak akbar pokoknya perkara yang mengeluarkan pelakunya dari Islam itu dia sudah kalau sudah pernah melakukan dia sudah enggak melakukan lagi dari sudah bertawabat darinya hmm. atau dia berhasil menghindari tidak ada satupun yang pernah dia lakukan semasa hidupnya hmm. itu maksudnya berhasil mempertahankan asal tauhid. Hmm. Walaupun dia misalnya sahibu sahib kabirah pelaku dosa besar entah zina entah benar-benar keras dan seterusnya asal dia tawhidnya sah maka dia meninggal dalam keadaan tawhidnya sah tadi dia berada di bawah kehendak Allah, kalau Allah berkehendak mengampuni dosanya ya Allah ampuni kalau tidak Allah berkehendak menyiksa dia, maka disiksa, tapi enggak kekal di neraka. <tuh> tapi kalau Allah mengindaki, mengampuni, ya dia masuk ke dalam surga tanpa dapat siksa. Itu luasnya rahmat Allah. Walaupun dia tidak bertobat, tidak Kan Allah berfirman, wa yakfiru maaduna dzalika lima yashaa dalam ayat tadi bahwasanya Allah mengampuni dosa di bawah kusirikan akbar bagi orang yang Allah kehendaki hmm. ada saja memungkinkan orang itu bertauhid dengan orang itu bertauhid meninggal di atas tauhid yang sah dia pelaku tapi dia belum bertobat dari tidak bertobat dari perbuatan dosa besar yang eh, di, perbuatan dosa besar yang di bawah kesyirikan akbar kemudian Allah berkehendak mengampuninya sehingga dia tidak e, masuk ke neraka sedikit pun. Memungkinkan yang seperti itu seperti berincian kemarin tentang tahrimun nar kemarin. Nah, juga yang tercakup dalam hadis ini adalah kesimpulan barang siapa yang berjumpa dengan Allah, maksudnya dia meninggal dunia, sedangkan dia tidak menyekutukan Allah <tuh> dengan jenis syirik hmm. <tuh> tidak uh, menyukut <tuh> tidak menyekutukan Allah dengan berarti uh, dengan jenis syirik akbar maupun syirik kecil atau syirik-syirik bentuk syirik yang lainnya syirik besar ataupun syirik kecil dan dia sudah bersih dari seluruh dosa-dosanya karena dia sudah bertaubat dosa-dosa selain kesyirikan sudah dia taubati misalnya maka jannah masuk ke dalam surga ini di sini benar-benar tanpa sedikitpun siksa jadi kalimat yang pertama petikan kalimat yang pertama ini ada berapa keadaan perinciannya sebagaimana perincian tentang tahrimunar kemarin hmm berhasil meninggal dalam keadaan bertawahid satu bersih dari dosa masuk dalam uh, apa uh, surga tanpa mendapatkan adab dari Allah yang kedua kalau kemudian masih membawa dosa tawahidnya masih sah maka apa maka dilihat kalau timbangan tawahidnya lebih besar daripada eh, kalau diampuni oleh Allah maka masuk surga tanpa diadab dan seterusnya seperti perincian kemarin Begitu juga petikan yang berikutnya, "Waman laqiya yushriku bihi shay'an dakhlanat." Dan barang siapa yang berjumpa dengannya maksudnya mati, meninggal dunia. Yushriku bihi, saya ulangi, barang siapa yang mati berjumpa yaitu di sini disebutkan berjumpa dengan Allah maksudnya adalah mati. Yushriku bihi shay'an, dia menyekutukan Allah dengan sesuatu selain Allah dakhalan masuk ke dalam neraka menyekutukan Allah ini dilihat keadaannya apakah dia jenis syirik besar atau jenis syirik kecil kalau jenis syirik besar karena laqiyahu berjumpa dengan Allah dengan Allah maksudnya berarti mati berarti mati membawa dosa syirik akbar maka dakhalan nar di sini kekal selamanya di neraka tetapi kalau yu syriku bihi syai'a di sini maksudnya adalah keadaan orangnya adalah syirik kecil yang dibawa sampai mati maka kalaupun harus disiksa di neraka maka dia tidak sampai kekal selamanya di neraka begitu jadi dakulana di sini dilihat bagaimana keadaan pelakunya kalau memang pelakunya itu adalah melakukan syirik besar maka dia kekal selamanya di neraka karena ini terkait dengan kematian dengan membawa dosa seri besar kalau terkait dengan seri kecil maka menurut pendapat yang terkuat terserah Allah kalau Allah kehendaki Allah akan ampuni dan kalau Allah kehendaki akan diatap maka Allah akan atap tapi tidak kekal pasti nanti hasil akhirnya di surga bab yang berikutnya adalah bab tentang dakwah bab tentang dakwah ada sedikit tambahan penjelasan untuk syirik kecil bagi yang berpendapat bagi sebagian ulama yang berpendapat tidak diampuni juga maka bagaimana prosesnya di akhirat dia ya, masuk prosesi timbangan amal dosa syirik kecil digabung dengan dosa-dosa yang lainnya ditimbang dengan amalan tauhidnya digabung dengan amalan salehnya seperti itu hanya saja orang berpikir amal soleh apa yang bisa mengalahkan beratnya timbangan keburukan syirik kecil. Syirik itu walaupun kecil tingkatannya lebih besar daripada dosa besar. Jadi tingkatan tertinggi terberat itu syirik besar, kufur akbar, nifak akbar. Di bawahnya syirik kecil, di bawahnya lagi bid'ah, di bawahnya lagi dosa besar, di bawahnya lagi dosa kecil. Seperti itu, dari sini dapat kita ketahui syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar, secara jenis itu seperti itu. Untuk keterangan lebih lanjut, saya sudah tulis masalah ini, apa maksud secara jenis syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Saya sudah tulis artikel tentang ini, maksud perkataan ulama seperti itu. Jadi secara jenis, secara kelas, syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar, dosa besar zina, mengkeras, merampok, nah, itu lebih dosa-dosa besar yang di bawah secara kelas itu di bawah syirik kecil, riak, pamer, dalam beribadah, bersumpah dengan nama selain Allah, memakai jimat eh, gelang, misalnya, nah, gelang akar bahar ini secara kelas lebih besar daripada kelasnya zina dan yang semisalnya tadi. Maka kalau mau masuk prosesi timbangan butuh kebaikan yang sangat besar untuk bisa mengalahkan timbangan syirik kecil ini. Agar kita enggak bermudah-mudahan kan syirik kecil aja. Kan termasuk yang eh, pendapat yang terkuat kan yang termasuk yang di bawah kehendak Allah kalau Allah menghendaki ya diampuni. Jangan begitu. Apalagi kalau ternyata menurut Allah pendapat yang terkuat adalah Pendapat yang benar adalah seri kecil tidak diampuni Berarti proses timbangan kita Proses timbangan maksudnya seorang hmm, Kalau seandainya kita ya kita hmm, Berarti berat ini Bab yang kedua atau yang kelima Bab ad-du'a ilah syahada allah ilah ilah illallah Bab Ad'a di sini maksudnya adalah dakwah. Berdakwah mengajak manusia kepada syahadah la ilaha illallah. ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah keterkaitan eh, bab ini dengan bab yang sebelumnya bahwa pembaca setelah mengetahui hukum kedudukan tauhid, keutamaan tauhid dan telah bagus rasa takutnya terhadap syirik karena baru belajar bab tentang al-khawf minasyiri sehingga didapatkan dirinya semangat bertauhid didapatkan pembaca, pembaca mendapatkan dirinya semangat untuk bertauhid dan semangat untuk menjauhi syirik semangat artinya dia semangat untuk menyempurnakan diri sendiri maka pada bab ini pembaca diajak oleh penulis untuk tidak hanya sebatas semangat menyempurnakan diri sendiri saja tidak hanya sebatas semangat untuk bertauhid, diri sendirinya bertauhid. Diri sendirinya menghindari syirik. Tidak hanya sebatas menikmati kelezatan bertauhid pada diri sendiri. Namun juga diajak oleh penulis untuk menginginkan kelezatan dan keindahan bertauhid itu juga dapat dirasakan oleh saudara-saudaranya yang seiman diajak untuk merasakan agar saudara-saudaranya merasakan kenikmatan berupa bisa memahami indahnya tauhid dan buruknya syirik Diajak untuk memahamkan saudara-saudaranya yang seiman tentang benarnya tauhid dan batilnya syirik. Mengapa demikian? Karena berdakwah, mengajak manusia untuk bertauhid, meninggalkan kesyirikan, ini bentuk kesempurnaan rasa takut terhadap kesyirikan dan bentuk kesempurnaan tauhid seseorang. Orang kalau tauhidnya sempurna, orang, orang kalau rasa takutnya terhadap kesyirikan sempurna, itu ciri khasnya suka mendakwahkan tauhid kepada orang lain, suka ngajak orang lain menjauhi kesyirikan, suka memahamkan orang lain apa itu hakikat tauhid dan hakikat syirik. Bukan tipe orang yang cuek terhadap lingkungan kos-kosan, masyarakatnya, keluarga besarnya. Bukan tipe orang yang enggak punya keinginan, kecintaan agar bapak ibunya juga terlepas dari kesirikan sebagaimana dirinya. Bukan tipe orang yang sempurna atau wuhidnya adalah orang yang Enggak, enggak punya kecintaan, kesukaan Kalau pakde-pakdenya itu Ninggalkan jimat Gelang, keris Dan barang-barang yang sepele lainnya Bahkan tipe orang yang Tawitnya sempurna ingin kalau bumi ini bersih dari kesirikan Bukan hanya Keluarganya besarnya saja dan kos-kosan-nyalah kos-kosannya saja. Adik kelas angkatannya saja tapi seluruh bumi ini bersih dari kesyirikan. Suka seperti itu. Maka camkan baik-baik bahwa tidaklah ditemukan orang yang baik tauhidnya sementara ia cuek hak Allah yang terbesar Dilecehkan di depan matanya Syirik itu kan melecehkan Sesembahan kita Melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala Masuk disamakan Dengan makhluk Jangankan sesembahan kita disamakan Dengan makhluk, kita saja disamakan Dengan hewan, marah kita Melecehkan kita Jadi camkan baik-baik kalimat berikut ini Tidaklah ditemukan orang yang baik Tawitnya sementara ia cuek Hak Allah yang terbesar tersebut Dilecehkan di depan mata, matanya Tidak tergerak untuk Mendakwai orang yang melecehkan tersebut Apalagi kalau yang melecehkan adalah Bapak ibunya artinya yang berbuat kesyirikan Bapak ibunya Maka mana kasih sayang Dia terhadap Bapak ibunya Mana wujud bakti dia kepada Bapak ibunya Maaf kalau kalian liburan semester pendek, semester panjang, liburan Ramadan, bawa keplak, membawa gudeg, Jogja, itu bagus. Oleh-oleh yang bagus. Tetapi ada yang terbagus, yang dipersiapkan untuk oleh-oleh Bapak Ibu kita, adalah mendakui mereka untuk bertawahid meninggalkan kesyirikan. Yang kalau mereka berdua Meninggal dalam Keadaan sah asal tohidnya Minimalnya dia dijamin Akhirnya di surga Ketemu di surga semoga Dengan anaknya Itu Itu olah-olah yang termahal Jangan hanya yang difikiri Dalam urusan dakwah adalah Orang-orang yang ketemu gede enggak pernah nyeboi enggak pernah netei enggak pernah kalau di rumah sakit opnaman nunggui Hai temen kos-kosan ketemu gede enggak pernah berjasa kepada dirinya difikiri urusan dakwahnya mendakwainya sampai malam-malam rapat kajian rapat dauroh itu kan mikiri teman berarti mikiri orang lain Hai hmm dikurikulumkan materi dakwahnya untuk mendakwai eh, angkatan baru mahat ilmi dan seterusnya itu kan mikiri orang lain bagus itu pertahankan terus tetapi ada yang lebih bagus yang Rasulullah SAW dalam Al-Quran diperintahkan untuk mendakwai ini terlebih dahulu di awal-awal dakwah beliau siapa Kerabat Anda terutama Kedua orang tua Anda Kalau Anda Sampai malam-malam rapat Kajian, panitia kajian, panitia dakwah Maka Anda Pikirkan pula Bahkan lebih pikirkan pula hal itu Untuk Bapak Ibu Anda Walaupun mungkin Bentuknya tidak sama persis dengan Orang-orang yang sudah eh, Mengaji Tapi ada Jadwal ada kurikulum untuk Bapak Ibu Anda pulang semester pendek ini saya sampaikan materi ini ini ini terkurikulum semester depan saya pulang Bapak Ibu saya harus paham ini ini ini caranya bagaimana ya sesuai dengan keadaan bukan Bapak Ibu begini Bapak Innalhamdulillah namun bukan demikian mungkin diajak sambil membantu bapak ibu di sawah sambil disisipkan satu dua pelajaran tentang tauhid sedang makan bersama disampaikan apa yang masih kira-kira dulu ajaran bapak ibu yang masih masuk dalam budaya syirik kita ingatkan seperti itu jadi fikirkan wanita tua yang pernah menyibukai kita Jangan pikirannya kepada, ya ukti ini sepertika malam terakhir. Di chatting itu, ah, akhwat nah, Wisma ini dan Wisma itu. Tidakkah engkau tertarik untuk merasakan kelezatan berwudu? Ada wanita tua di desa yang pernah nyebo, pernah nyete, ingan. gak pernah di SMS kayak gitu. Di WA kayak gitu. Mendakwahi orang tua Jauh lebih tertuntut Daripada mendakwahi apa? Orang yang ketemu Gede, orang yang gak pernah berjasa Kepada diri kita, karena kaidahnya Dalam Islam, jazawal ihsan itu ihsan Semakin dia ihsan Kepada kita, semakin tertuntut kita Membalas ihsannya lebih besar Dan tentu orang tua termasuk Kelompok orang yang Terbesar jasanya kepada kita Maka tuntutan kita membalasnya Lebih besar lagi daripada kepada orang lain enggak pernah berjasa kepada kita. Jadi ini masya Allah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala ini begitu indah sekali mengajak orang mencintai tauhid dan memahami tauhid. Berawal dari dijelaskan hukumnya, kedudukannya keutamaannya itu pun keutamanya meningkat sampai tertinggi masuk surga tanpa hisab tanpa adab kemudian diiringi dengan uh, diajarkan rasa takut terhadap kesyirikan ini contoh orang yang sempurna tauhidnya dan sangat takut terhadap kesyirikan terus sampai kemudian dibawa kepada kamu sudah sadar tauhid itu sangat kamu butuhkan kamu sudah sadar bahwa uh, takut terhadap kesyirikan itu wajib kamu sudah semangat bertauhid Maka jangan biarkan kenikmatan ini Kamu rasakan untuk dirimu sendiri saja Itu orang tuamu Itu pak demu Itu masyarakatmu, itu temanmu Takwahi mereka Seperti itu seolah-olah penulis Menggiring kita Pada 6 bab muqodimah ini Sangat indah sekali Mengantarkan apa Pembaca memahami tauhid dengan baik Apalagi kalau kita mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Layuk minu ahadukum, hatta yuhibbali ahi, hima yuhibbuli nafsi." Ini hadis ini dilaporkan oleh Bukhari dan Muslim. Tidaklah sempurna keimanan yang wajib salah seorang dari kalian hingga dia menyukai bagi saudaranya segala kebaikan yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Coba ini. Kaidah kita kemarin yang kita pelajari kemarin bermanfaat untuk memahami dalil ini. Namanya kaidah begitu. Ibarat rumus bisa diterapkan pada banyak masalah yang sekelompok. Kemarin ada kaidah aslul iman, kamil iman wajib dan kamil iman mustahab. Atau asal tauhid, kamil tauhid wajib dan kamil tauhid mustahab sama saja itu. Itu bermanfaat untuk memahami dalil ini dan dalil yang seperti ini dalil tentang peniadaan keimanan. La yu'minu ahadukum tidak beriman salah seorang di antara kalian. Kalau enggak faham kaidah tadi, bisa jadi orang terjebus oh kafir berarti. Enggak beriman. Padahal iman kan bertingkat-tingkat. Yang ditiadakan itu asrul tauhid, apakah maulul tauhid yang wajib, ada apakah maulul tauhid yang mustahab. Kalau orang sudah punya kaidah, Faham Enak memahami dalil. Karena masing-masing ada konsekuensinya. Kalau yang Eh, ditiadakan adalah asal tauhid baru kafir. Kalau dia yang diadakan kamar tauhid yang wajib berdosa, tapi nggak sampai kafir karena syarat untuk bisa sampai tingkat ke kamar tauhid yang wajib harus ada asal tauhidnya. Kalau yang tiadakan adalah kamar wajib yang sunnah dosa saja enggak apalagi kafir. Oleh karena itu hadis ini yang mana itu? Jadi kritis kalau orang pegang kaidah itu. Tidak mudah terjerumus ke dalam kesehatan InsyaAllah Ta'ala. Maka kita berusaha, belajar itu tak silih. Kaidah dipelajari, definisi dipelajari, pembagian dipelajari. Berarti itu, dalil dan pendalilan dipelajari. Capek belajar seperti ini, tapi sebentar saja nanti meningkatnya pesat. Hmm, di kemudian hari. Daripada mempelajarinya sebatas menerjemahkan, kemudian enggak dipelajari hal-hal tadi, dia kebaikan sudah tetapi eh, terluput kebaikan yang besar baik, cuman bagi yang belum terbiasa ngaji seperti ini memang berat bahkan mungkin enggak banyak faham tetapi bersabarlah insyaallah sebentar lagi akan mendapatkan pemahaman <tuh> sebagai modal besar untuk meningkat mempelajari kitab yang selanjutnya Ibnu Taimiya rahimallah ta'ala menjelaskan tentang e, hadis ini bahwa intinya yang ditiadakan dalam hadis ini adalah ke, kesempurnaan iman yang wajib. Jadi layuk minuha terjemahan yang pasnya kalau diperhatikan syarah ulamanya adalah tidaklah sempurna keimanan yang wajib salah seorang diantara kalian begitu. Cuman kan nggak bisa nerjemahkan seperti ini kalau nggak paham kaidah tadi. Kalau enggak faham kaidah ini langsung aja tidak sem, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Oh, diterjemahkan, beli buku terjemah, enggak enggak belajar kaidah bahasa, tidak sempurna eh tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Wah, kafir ini. Seperti itu. Nah, ini hati-hati yang seperti ini. Dan hadis yang seperti ini enggak hanya satu ini. Dalil yang seperti ini enggak hanya satu ini. Maka kaidah itu sangat bermanfaat. Sudah diintisarikan oleh ulama dari dalilnya. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Orang kalau enggak mau mendakwai, enggak, enggak suka, saya ulangi, orang kalau enggak suka, bapak ibunya faham tauhid sebagaimana dirinya faham. Kalau enggak ada kecintaan itu dalam hatinya, dosa dia berasaskan di ini. Karena yang ditiadakan adalah kamiliman yang wajib. Dosa dia. Sebagaimana kita faham kita buta tauhid, kita juga mencintai Bapak ibu kita faham tauhid. Kita buta tauhid. Kalau kita nanti ngaji kasus subat, kita juga ingin Bapak ibu kita faham kasus subat, walaupun sesuai dengan kadar akalnya, kadar pemahamannya. Maka itu sisipkan materi-materi ini pada saat anda liburan atau enggak harus nunggu liburan sebetulnya bisa telepon mungkin setengah jam setiap sebulan sekali ditelatani telepon semoga keris-keris yang dimandikan setiap malam Jumat kliwon itu segera ditinggalkan semoga apa majalah-majalah klene yang dibeli langganan itu segera dihentikan semoga jimat-jimat yang apa dari barang-barang gombal-gombal tekuk-tekuk dan kemudian itu segera ditinggalkan semoga keyakinan-keyakinan eh, apa eh, soan kekuburan kakeknya ketika ada malapetaka dan seterusnya untuk berdoa kepada kakeknya tadi atau pamitan ketika mau safar atau apa namanya atau ketika cucunya mau ujian nah ini segera ditinggalkan dan seterusnya Atau ketika sakit kemudian mencuci kaki ibunya kemudian diminum hasil cuciannya tadi Atau perbuatan-perbuatan yang seperti itu Itu supaya ditinggalkan dan itu baru bisa kita fahami dengan baik insyaallah Kalau kita mempelajari kitab Tauhid ini atau kitab yang semisal ini nanti tentang ngalah berkah nanti tentang berdoa kepada mayit nanti tentang dan seterusnya <tuh> ya. ada tiga dalil dalil yang pertama adalah surat Yusuf <tuh> ayat ke 108 eh, sudah ya waktu istirahat sebentar ini insyaallah kita istirahat dulu